Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah Pemimpin Sastia Titian Qobu yang dirahmati, dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu Wa Taala Senang sekali di pagi hari ini saya Cicu Kirani kembali menjumpai anda di Titian Qobu Dan insya Allah selama satu jam ke depan kita akan membahas salah satu asmaul husna yaitu Al-Muzil Atnya yang maha menghinakan. Semoga kita dan pemirsa yang ada di rumah dan Ibu-ibu yang hadir di sini tidak tergolong sebagai orang-orang yang dihinakan oleh Allah. Naujub la mindari sampai. Sebelum kita akan mengundang ustaznya, kita akan eh, saya akan menyapa Ibu-ibu yang hadir di sini dulu. Asalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Sehat semua, Bu? Alhamdulillah, sehat semua ya, Bu ya. Bu kalau dihina orang enggak enak ya, Bu ya. Sakit hati ya, Bu. Nggak enak ya Bu ya, dendam ya Bu <SILENCENCIO> Nggak Alhamdulillah Apalagi dihinakan Allah ya Hush! Jangan sampai dia ya uji belum hindari Assalamualaikum Assalamualaikum Pakainya pink semua Kelihatan deh 20 tahunan <SILENCIO> Dari pengajian mana ini Si Binong Kalau ini tadi Depok Pengajian apa namanya saya sampai lupa Iya baik. Ya, kita undang di ya. Silakan Ustaz. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar ibu-ibu? Alhamdulillah sehat. sehat. sehat. Alhamdulillah tetap sehat. Ustaz. Iya. Gimana tadi perjalanannya Alhamdulillah lancar, lancar Iya, <laughs> baik. Alhamdulillah juga kita sudah sampai di Asmaul Husna yaitu Al-Muzil ya. Yeah. Maha menghinakan. Kalau tadi saya bilang semoga kita tidak termasuk golongan orang-orang yang dihinakan Dihina sama orang juga tidak enak ya Ustaz ya Gimana dengan Allah gitu <laughs> Ya Al-Muji itu berasal dari kata apa Ustaz? Uh, begini, sebenarnya Asma'ul Husna itu uh, ada beberapa yang berdampingan Hmm uh, Hmm Al-Mudzillu mm -hmm. itu didampingkan dengan Al-Mu'izzu mm -hmm. Al-Mu'izzu itu artinya yang memuliakan mm -hmm. Nah kebalikan dari yang memuliakan itu Al-Mudzillu yang maha menghinakan mm -hmm. Ini sebenarnya berbicara tentang keadilan Allah mm -hmm. ya. Jadi kalau kita bicara Allah itu menghinakan mm -hmm. Tentu bukan sembarangan menghinakan mm -hmm. Tetapi ini ada kaitan dengan Uh, unsur keadilan mm -hmm. Saya mungkin bisa membuat Sebuah perumpamaan mm -hmm. Kalau saya jadi guru uh, Ada murid yang Tidak pernah Mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan mm -hmm. Sering kesiangan Sering membangkang Ya gitu mm -hmm. Tapi saya memberikan uh, Tapi kepada anak itu Saya tidak memberikan hukuman apa-apa mm -hmm. Adilkah saya Ya mm -hmm. Kalau belum cun ini, <laughs> karena masih pagi ya, bu saya ulangi ya, karena masih ada yang ya. saya punya murid. Ya, jadi, soalnya saya bukan guru. Saya ya, dia itu nggak pernah ngerjain PR, hmm. membangkang, hmm. sering bolos, hmm. gitu kan? Kan nggak kayak tes tes dulu kan dia hmm. kan? Nah. Tahu aja. Nah. nah, terus ada lagi murid yang disiplin, hmm. rajin, hmm. Hmm. PR selalu dikerjakan tapi dua murid yang beda ini saya perlakukan sama. Adilkah saya? Tidak. Tidak. Nah itu, ta nah, sekarang sudah mulai. Kalau tadi belum masih ini masih berdoa. Sekarang <laughs> nah, berarti ketika murid yang rajin itu saya beri nilai bagus ya, sementara murid yang suka membangkang itu saya beri nilai jelek yang saya beri nilai bagus Berarti saya muliakan dia Karena kesungguh-sungguhan dia Karena kerajinan dia hmm. Kalau yang sering membangkang Tidak disiplin, saya beri nilai buruk artinya saya menghinakan dia, menghinanya ya. kan. Hmm. Nah, jadi hmm. kalau Allah itu menghina kan, itu bukan karena kesewenang-wenangan. Ya. Tetapi Allah itu perlu menegakkan keadilan. Hmm. Gitu. Hmm. Ini kadang-kadang ada pertanyaan dari anak-anak hmm. yang uh, ibu kira-kira jawabnya apa? Kalau anak ibu atau cucu ibu bilang ini, "Mama, mama kan Allah itu Maha Penyayang hmm. ya, tapi kenapa Allah nyiksa hmm. Apa bu jawabnya? Karena kamunya bandel. <laughs> ya, jadi, uh, Mama kan Allah itu maha penyayang, tapi hmm. kenapa ada orang yang disiksa sama Allah gitu? Hmm. Nah, Ibu biasanya jawabnya gini. Ya udah maunya Allah. <laughs> nah, ibu, Ibu katakan, ketika Allah mengazab, menyiksa, menghinakan. Itu karena Allah ingin menegakkan keadilan hmm. Jadi bukan karena Allah benci atau gak suka Tapi karena perlu adil Nah ibu bisa kasih ilustrasi hmm. yang tadi hmm. Kalau ada teman kamu yang disuruh berdiri di kelas hmm. Diberi nilai jelek karena hmm. dia itu Seringkali melakukan pelanggaran di sekolah Itu ibu guru bukan zolim, Sini. bukan galak Sini. Itu adil Sini. Supaya orang-orang yang rajin juga mendapatkan imbalan sesuai dengan kerajinannya Sini. Sini. Nah jadi kalau di dalam Al-Quran Atau kita temukan bahwa diantara Asmaul Husna itu Al-Mudzilu Yang menghinakan Sini. Itu karena Allah ingin menegakkan keadilan Sini. Karena keadilan itu harus ditegakkan ya. Orang yang salah itu harus kena sanksi Orang yang benar itu ya. harus mendapatkan penghargaan ya. Makanya Al-Mu'izzu dan Al-Mu'izzu ya. itu sebenarnya ya. berdampingan ya. Uh, di uh, Kita misalnya dulu pernah membahas Al-Mu'izzu ya. yang memuliakan Sekarang kita membahas Al-Mu'izzu ya. Jadi Allah menghinakan itu pasti karena keadilan ya. uh, kelakuan atau perilaku perilaku orang itu hmm. seperti halnya Allah memuliakan itu hmm. karena perilaku perilaku hmm. orang itu gitu. Jadi ibu-ibu nggak -ibu usah khawatir ya nah, aku tuh takut dihinakan Allah loh. Hmm. Ya kalau kitanya tidak pernah melakukan perilaku perilaku yang hmm. e, menghinakan nggak usah khawatir kita dihinakan Allah sebenarnya gitu. Berarti salah satu azab yang Allah turunkan kepada kita semua sebagai hamba Allah itu adalah salah satu yang Allah menghinakan kita ya Ustaz ya. Uh, azab itu salah satu bentuk uh, menghinakan mm -hmm. ya. Namun perlu diingat juga tetap bahwa apa yang di mata manusia hina mm -hmm. belum tentu hina di hadapan Allah. Mm -hmm. Karena tolok ukur hinanya manusia dengan Allah itu berbeda yeah. ya. Misalnya ada orang yang karena jujur mm -hmm. dia yeah. karena dia ingin benar-benar halal, mm -hmm. kekayaannya begitu-begitu saja gitu yeah. loh. Ya. Yeah. Mungkin di mata orang istilahnya hina dalam arti kok oh, dia manajer tapi gitu-gitu aja ya, ayah. mobilnya hijet aja yang dulu, <laughs> hijet yang itu tahun 84 <laughs> sementara temennya manajer itu sudah mobil terbaru, nah kemudian si istrinya bilang ayah-ayah oh, tetangga kita sama satu kantor dengan ayah sama manajer, Kok ayah enggak ganti-ganti mobilnya? Hmm. Ya memang penghasilan ayah kayak begini Ayah mah enggak mau yang aneh-aneh hmm, gitu. Hmm, hmm. Apa kata istrinya? Ya itu saya bodoh <laughs> <laughs> Jadi oleh istrinya disebut apa Bu? <laughs> disebut apa Bu? <laughs> bodoh Ya itu saya bodoh Ayah saya bodoh <laughs> Mungkin di mata ibu <laughs> si Ibu menyebut bodoh Tapi yeah, di mata Allah iya. Karena dia itu jujur, jujur Mulia <laughs> Gitu. Mm -hmm. Nah ini yang saya katakan memang tolok ukur mulia atau hina dan mulia itu sebenarnya kadang takaran kita iya, itu berbeda iya. dengan Allah swt gitu mm. dalam arti beda itu ya manusia itu ada nafsu ada kepentingan gitu mm. kalau Allah akan menilai hina atau mulianya seseorang itu secara objektif mm. secara apa adanya dan bagi Allah itu tidak ada yang bisa disembunyikan. Iya. Ya, nah, so, apakah orang yang selalu iri hati atau dengki atau tidak suka melihat orang lain uh, senang gitu atau penyakit hati lainnya bisa disebut uh, salah satunya adalah yaitu ada unsurnya menghinakan itu, menjadi dirinya hina. Begini, sesungguhnya, sesungguhnya mm -hmm. orang yang suka menghinakan orang mm -hmm. pasti penghinaan itu akan balik ke kita. Mm -hmm. Jadi kalau kita orang yang suka Melesekan orang Menistakan orang lain Itu pasti orang kayak gitu tuh Pengkhinaannya balik lagi ke dia Sebaliknya kalau kita suka menghargai Dan memuliakan orang lain Maka kemuliaan itu balik lagi ke kita Jadi Kita ini harus punya rumus Selalu Memuliakan orang pasti kita dimuliakan. Kalau kita suka menghinakan orang, maka orang akan menghinakan kita. Itu rumus yang cukup adil seperti itu. Iya, baik. Karena itu pemirsa jangan kemana-mana kita akan masih terus membahas tentang salah satu asmaul husna yaitu al muszil. Tetap bersama kami, insya Allah. Nah, jika kita ingin tidak dihina oleh orang lain, kita pun juga harus bisa menghargai orang lain tersebut, atau kita terutama untuk bisa menghargai diri sendiri ya Ustaz ya, jangan sampai kita hanya ingin memikirkan diri sendiri, atau seringkali ya bu, kita bercanda gitu ya Ustaz ya, padahal ya mungkin kalau kita bagi kita bercanda biasa gitu, tapi mungkin bagi teman kita menerimanya menjadi suatu menghinakan gitu, atau secara ketidaksengajaan, nah untuk kita bisa istilahnya e, memaafkan orang yang ketidaksengajaan dalam menghina kita gitu, kita harus berlapang dari tidak berhati berjiwa besar gitu Ustaz Tapi mungkin orang ini menerima hanya sekedar dilisan Tapi di hatinya tidak mau memaafkan gitu Bagaimana kita bisa agar mempunyai hati yang lebih lapang Untuk bisa memaafkan yang orang yang menghina kita Iya, eh, begini ibu-ibu serta para pemirsa TV One Sesungguhnya soleh dan tidaknya seseorang Itu tidak ditentukan oleh cerdasnya akal hmm. Apa Bu? cerdasnya akal ini kabar gembira bagi yang tidak cerdas <laughs> diampuni lah jadi deh. soleh dan tidaknya seseorang tidak ditentukan oleh cerdasnya akal iya. tapi soleh dan tidaknya seseorang ditentukan oleh kesucian hatinya mm. kalau ada orang yang kurang cerdas tapi kalau hatinya suci bersih dia bisa soleh mm. ibu punya suami cerdas banget tapi kalau hatinya enggak soleh susah diajak kepada kebaikan Hmm. nah oleh karena itu betapa indahnya kalau kecerdasan dan kesucian hati menyatu pada hmm. diri seseorang ya mirip suami ibu lah. amin nah, suami ibu tuh udah nasab dah soleh hatinya tuh ya yang paling parah udah mabodoh hatinya kotor <laughs> itu parah banget nah jadi ee, kalau kita ini memiliki kesucian hati apapun yang buruk itu pasti bisa kita maafkan makanya kita itu harus berjuang bagaimana kita memiliki hati seluas samudra dan seindah mutiara serta seputih salju. Terbaiklah. Lalu seperti apa bu? Seluas samudra. oke okay, saya umpamakan seluas samudra. Ibu ada bangke kambing, gede kan bangke kambing? Baung ya. lagi. Baung, namanya juga bangke baung. Jangan kambing deg gajah Ibu lempar itu. Bangkai gajah hmm. ke Samudra Atlantik hmm. yang luas itu. Hmm. Saya ingin tanya, hmm. apakah Samudra itu akan tercemar dengan seekor bangkai gajah? Hmm. Kenapa bu? Luas, Aa, luasnya. Bu, kalau ibu hat punya hati seluas Samudra, orang melemparkan bangkai atau kata-kata buruk ke hati ibu, mau sengaja atau bercanda, hmm. nah, ngaruh bu. Yeah. Makanya rugi orang yang hatinya sempit. Iya, yeah, yeah. iya. Tapi betapa beruntung orang yang hatinya seluas samudra. Jadi kembali ke pertanyaan Teh Ceci tadi, mereka. ya kalau hati kita seluas samudra, orang walaupun sanda atau bahkan disengaja, dia maafkan, gitu ya. Nah, jadi memang rumusnya adalah e, kalau kita ingin memiliki jiwa maaf, milikilah hati yang seluas samudra. Sebaliknya kalau hati kita tuh sempit kayak segede sumur gitu ya jangankan uh, kambing tikus aja masuk situ bau enggak nah, nah, ada orang yang baru dicandain dikit udah manyun ya semerut kan. nah, itu hatinya segede <tiga inserted> sumur ya segede <men purchases unreal> sumur masuk Uh, tikus aja bau banget gitu. Mm -hmm. Nah, milikilah hati seluas samudra. Jadi kita gampang. Enak aja gitu ya, enak yeah. aja. Suami Tanda bahkan sebenarnya bukan Tanda sih asli gitu menghina. Gimana? Kata suami itu. Ini wajah apa kaki gitu. Nah, walaupun itu canda ya, nah, ibu ah udahlah. Dan suami saya dari dulu juga suka gitu. gitu. Baik. Tepatnya ada yang mau bertanya nih Ustaz dari mana nih? Dari Depok apa dari Cipinong? Mas oh, Cipinong. Mana? Maaf ya. Silakan bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ibu Maria Pak Ustadz Saya iya. mau bertanya mohon penjelasannya Seseorang yang selalu dihina Sama orang lain e, Tanpa alasan yang tidak jelas Merupakan azab Allah Secara tidak langsung mohon penjelasannya Pak Ustadz Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wa wabarakatuh Tidak bu ya. Ya. Tadi di awal kita sudah menyinggung sedikit Tentang azab Allah ya Yeah. Jadi yang bisa saya tangkap dari pertanyaan hmm. ibu adalah kalau ibu dihina orang tanpa sebab, yeah. apakah itu bentuk azab Allah? Hmm. Gitu kan? Begini bu, eh, sesungguhnya yang paling tahu azab atau tidak hanyalah Allah dan sesuatu itu menimpa pada diri kita azab atau bukan tergantung menyikapi sebenarnya. Contoh, ada orang yang diuji dengan sakit, kata Nabi. Setiap muslim yang kena duri Lalu dia sabar Maka itu penghapus bagi dosanya Itu duri bu nah, Berarti kalau kita diuji dengan penyakit Lalu kita sabar Itu penghapus dosanya Makanya kalau kita lagi sakit Bayangkan rasa sakit itu sebenarnya Sedang mengikis dosa-dosa kita Nah itu jadi penghapus dosa Tapi kalau kita diuji dengan sakit Kemudian kita berontak Bahkan menyalahkan Allah Jadi begitu sakit kalau ingin jadi penghapus Dora, Dora. Dora ya. Maaf bu, ini pagi-pagi. Nah, sah ibu menghinakan saya, maafkan. Ibu menghinakan saya, saya maafkan. Silakan, nggak apa-apa ya. Jadi jadi lupa lagi. Kalau kalau Nah menghapus dosa Jadi kalau kita ditimpa sesuatu yang tidak mengenakan kita sadar Itu kan penghapus dosa Tapi kalau kita ditimpa sesuatu yang tidak mengenakan kita Tanda petik menggugat Allah ya begitu kita sakit kalau penghapus dosa tuh subhanallah aladzimi ya Allah semoga ini penghapus dosa saya makin nyelekit sakit mm -hmm. subhanallah ya Allah semoga ini jadi penghapus dosa saya gitulah Bu itu penghapus dosa tapi kalau begitu sakit teganya teganya ya Allah teganya teganya ya Allah jadi kaya kala kayak nyanyi gitu nah itu saya katakan itu jadi azab iya jadi az azab dan tidak itu tergantung menyikapi. Iya. Kalau misalnya ada bu, oh, misalnya orang kena longsor gitu ya, mm -hmm. ada dua. Kalau itu dia terima dengan kesabaran dan terjadi longsor yang menimpa dia itu dia lagi ibadah nih itu membuat dia syahid. Mm. Tapi kalau ketika terjadi longsor itu dia sedang berbuat dosa itu jadi azab. Iya. Mm -hmm. Makanya ciptakan agar hidup kita itu nanti diisi dengan amal soleh sehingga mm -hmm. apapun yang menimpa diri kita mm -hmm. kita memang sedang dalam keadaan diridoy bukan mm -hmm. sedang dimurkai iya. gitu. Alhamdulillah tapi ini mah contoh misalnya mm -hmm. kita lagi pengajian kayak gini mm -hmm. kan kita nggak tahu misalnya terjadi gempa mm hebat -hmm. ya. kita meninggal semuanya insyaallah syahid mm -hmm. karena kita sedang berbuat kebajikan ya, ya kan gitu. Inilah. Nah tapi kalau misalnya ada orang yang Uh, kena reruntuhan Hotelnya ambruk gitu mm. Sedang berbuat maksiat itu azad mm. Jadi sebenarnya Tergantung kita sedang melakukan apa iya. Makanya Ciptakan kondisi-kondisi mm. Supaya kalau kita dipanggil oleh Allah Itu memang kita dalam keadaan sedang diridui Nah itu berarti kita Menjauhkan uh, Diri dari posisi diazab atau dihinakan gitu. Iya, baik. Sama halnya dengan seperti ini atau bisa dikatakan ketika e, kita menjadi bahan omongan orang, gunjingan atau cibiran orang, berarti kan kita dihinakan gitu yeah. ya. Terus ada yang bilang katanya gini Ustaz bahwa apa yang kita misalnya kita gosipin orang atau kita menghinakan orang, dosa-dosanya itu seperti ke kita gitu. Mm. Jadi kayaknya apa amal perbuatan dia itu tidak ada, larinya ke kita semua yang mencibir atau menghinakan benar Ustaz seperti itu. Begini Ibu-ibu e, ya, serta para pemirsa mm. Ada rumus kalau kita dihinakan orang. Uh -huh. Kalau misalnya kita dihinakan orang, ibu misalnya punya mertua, ini contoh saja. Mertua bawa apel ya sekilo, kata mertua teh sekilo mama, mama juga bisa beli. Jadi tiga ribu kan sekilo. Gitu. Ini sebagai manusia <tuh> enak nggak bu? Iya. Uh -huh. Ibu bawa apel salah. Bawa salah-salah Bawa kerupuk apalagi Gak bawa apa-apa Lebih salah lagi Nah ibu selalu salah di depan mertua Ini misal aja Misal ini Ya Bu, kalau ibu dihinaan gitu, ya Allah semoga penghinaan dia menjadi kemuliaan saya di sisiMu ya Allah. Jadi Al harus mendoakan. Iya, iya, jadi ya Allah semoga penghinaan dia jadi kemuliaan mm -hmm. untuk saya. Mm -hmm. Gitu. Mm -hmm. Jadi artinya uh, kita berdoa kepada Allah, ya Allah semoga penghinaan dia mm -hmm. jadi kemuliaan untuk kita. Nah mm -hmm. itu kalau jadi makin ibu dihinat makin nikmatin rezekian ya. ya, sodara. Hmm? Ya. Baik penanya berikut silakan. Dari mana? Oh sudah, sudah ada mic-nya. Ah, iya silakan Bu. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sun. Saya mau tanya Pak Ustaz, Bapa? Ibu Sun. Oh ibu. Sun. <laughs> nah, saya Mau, tanya Pak, saya dengar, ya? oh, saya mau ya. tanya Pak Ustaz. Mau sama tanya Pak ya. Ustaz. Mohon penjelasannya tentang orang yang direndahkan oleh Allah. Orang yang Dihindahkan oleh Allah dihinakan, dihinakan. Ya. Ya. direndahkan. Terima kasih Assalamualaikum ya. warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam ya. warahmatullahi wabarakatuh okay. Ibu Sun, Ibu sun. sun. Sudin, ya. <laughs> uh, sebenarnya Allah itu Aslinya Memuliakan manusia Itu aslinya bu Walakod karromna bani adama fil barri wal bah Sungguh kami telah Muliakan manusia di daratan Dan di lautan Ya. Bahkan Bu eh, di dalam surat Al-Baqarah Ibu tahu sendiri kan bahwa malaikat pun disuruh sujud sama Adam. Ya. Subhanallahi wal malaikatiis judu li Adam fa sajadu illa iblis dan ingat ketika kami berkata kepada para malaikat sujudlah kalian. Bukankah sujud itu simbol kemuliaan? Ya kan? Nah, jadi aslinya manusia itu oleh Allah gimana? Dimuliakan Nah, supaya manusia itu bisa menjaga kemuliaannya Oleh Allah diberi sejumlah aturan Kalau aturan itu diikuti manusia akan mulia Mulia gitu, misal ya mm -hmm. uh, mau melakukan hubungan intim dikasih aturan ada akan nikah mm -hmm. supaya beda dengan kucing, <laughs> kucing mah tidak perlu akad nikah, <laughs> ya. kucing, anjing, <laughs> ayam ya <laughs> hubungan intim tuh nggak pernah akad nikah, mm -hmm. tidak tapi manusia ada akad nikah ada prosesi sakral mm -hmm. karena manusia tuh mulia, mm -hmm. jangan sampai seperti binatang, mm -hmm. kadang kita sendiri Malah yang sering menghinakan diri sendiri nah, ya. Maksud tapi... saya ya ya. Aslinya manusia itu mulia Dan Allah memberikan perangkat Kemuliaan untuk manusia Tapi kemudian manusia Ketika keluar dari Aturan-aturan itu Sebenarnya dia sedang menjurumuskan diri Pada kehinaan Jadi Allah itu sebenarnya menghinakan manusia Karena manusia yang sudah disayangi Allah dan dimuliakan itu tidak mengikuti a, apa hakekat kemuliaan dia hmm. gitu kan uh, Allah memuliakan manusia agar manusia makan harta yang halal hmm. tapi hmm. malah melanggar itu hmm. jadi hina Betul. gitu bukannya manusia tambah mulia malah tambah hina jadinya <laughs> nah Pak Am nanti kita akan lanjutkan ibu-ibu juga pastinya dia mau bertanya lagi ya di handle pertanyaannya pemirsa jangan kemana-mana nanti tanyakan kalbu akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini tetap bersama kami insya Allah